Bantu kurangi lemak darah Pemirsa, buat Anda yang di rumah Pagi hari ini bisa curhat Atau bertanya langsung ke Mama Dede Anda bisa menghubungi nomor telepon Di 564-1234 Atau bisa juga melalui Skype Lihat saja di kami di mamaha.beraksi Ibu-ibu, apa kabar, Bu? Selamat pagi Sehat? Amin. Alhamdulillah Mudah-mudahan keluarganya di rumah juga sehat Amin, Amin. ya uh, Udah pada makan? Alhamdulillah. Ada yang belum, ada yang udah. Udah mandi? Udah sikat gigi? Belum juga ya. Tapi semuanya kelihatan cantik-cantik. Alhamdulillah, ya. Bapak bisa kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Namun sayangnya masih banyak di antara kita yang alhamdulillah ibadahnya lancar tapi maksiatnya juga tetap jalan. Nah, ya, istilahnya katanya STMJ ya. Di sini ada enggak yang seperti itu, Bu? Ada. ada, ada. Sholatnya rajin, enggak pernah bolong tapi ngerumpi Jalan terus ngomongin orang jalan terus waduh ya padahal sholat itu harusnya bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau maksatnya juga jalan eh, apa yang salah sama sholat kita ya kita akan sama-sama membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti tersiapa ma tentang sholat terus maksiat jalan. Silakan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfaru dhunub asyhadu an ilaha illallah al ma'bud wa syaadu anna muhammadar rasulullah shoriful mauud fa sholawatullahi wa ala sayidina muhammadin <tik> wa ala alihi wa ashabihi, wa ahli taqwa, wa ma'rifatihi wa man sanin ila yaumid terus maksiat jalan. S T M -c. Bukan susu hangat campur jahe, bukan. Solat terus maksiat jalan. Allah berfirman. Aqimis shalah. Inna solata tanha 'anil fahsai wal al kabut ayat 45. Ayat ini sangat sangat populer. Rasanya hampir semua umat Islam hafal dengan ayat ini. Tapi dalam kenyataannya begitu banyak orang yang surat dikerjakan. Tapi kemungkaran dikerjakan. Dia salat judi. Hmm. Dia salat zina. Hmm. Dia salat narumpihe. Hmm. Ada yang begitu? Ada. Ngacu. Zolat terus dipu duit orang. Zolat terus utang ga dibayar. Zolat hmm. terus ama suami ga lawan. Hmm. terus ama bini koret. Zolat hmm. terus ama tetangga iri. Zolat ama mertua koret. Hmm. Solat terus ama ipar Judas. Ah. Solat terus ketemu tetangga melengos. Buang buka. Masalahoh Ta'ala la hawla wallahu a'laqwa ta'ala billah. Kalau seandainya benar-benar solat kita kerjakan, insyaAllah benar-benar menghindari dari ki diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Itulah kenapa solat gerakannya saja semua sudah diatur. Bagaimana angkat tangan, bagaimana ruku kita kepala harus sama dengan belakang ini rata, bagaimana yang namanya takbiratul ihram, bagaimana yang namanya sujud, anggota sujud ada tujuh dahi, jidat, dua tapak tangan, hidung, dua telu, dua lutut, dua jempol kaki itu kena semua, maaf. Kenapa orang-orang yang sholatnya rajin Masih berbuat maksiat Anda lihat di dalam Al-Quran Perintah sholat Aqimus sholat Dirikan sholat Orang yang mendirikan sholat Baik dalam sholat Maupun di luar sholat Dia yakin Seyakin-yakinnya Allah melihat Menilai apa yang saya kerjakan Itu yang aqimus sholat Berbeda dengan aminus sholat Hanya menggugurkan kewajiban Tidak ada dalam Al-Qur'an perintah amil solah yang ada akimus solah dirikan solat. Tapi kebanyakan kita amil solah hanya mengerjakan solat. Kalau orang yang amil solat mengerjakan solat dalam solat dia yakin Allah ngelihat dan menilai. Saya di luar solat emang gue pikirin. Tuh tadi Abiel bilang. Tujuan pertama manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di muka bumi buat ibadah. Wa ma kholaktul jinna wal insa illa Budun Masala Allah. al ku 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia. Kecuali ibadah. Ibadahnya bagaimana? Itiba. Ibadah yang diterima. Sarat daripada ibadah ruh daripada ibadah ada dua. Yang pertama niat ikhlas karena Allah liibtigho'i Yang kedua ittiba'. Yang disebut dengan ittiba' sesuai yang Rasul ajarkan kepada kita. Maka Rasul bersabda, "Shallu kama roaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku salat. kalau banyak pikiran, banyak permasalahan, Dia bilang sama Bilal. Ajan Bilal. Kenapa? Rasul merasakan. Kalau dalam dia menerikan sholat hatinya tenang dan tentram. Oh, lihat nih kita masing-masing jangan nongak nunggok orang. Apakah ketika kita mengerjakan sholat hati kita adem-ayem atau banyak mikirin macam-macam. <risas> Padahal tanda orang yang beriman, yang berbahagia, anda lihat al-muminun ayat dua. Kau abdhal mu minun. solati solatihosiyun. Tanda orang yang beriman, yang berbahagia, yang pertama kalau solat husu. Ya Allah, kita udah pada tua begini, masih belum husu solat. Pikirin utang. Mikirin kompor Mikirin segala macam dipikirin Walaupun memang yang namanya husu Bukan syarat sah sholat Tapi kehusuan ini Tanda diterima tidaknya ibadah kita Memberikan nilai buat kita Berusaha Untuk hati kita mantap kepada Allah Kenapa? Waailul lil Ladina Hum. Apa artinya? Neraka welah bagi orang yang solat tapi salatnya lalai. Lalai waktu. Lalai hati kita. Lalai bacaannya. Lalai gerakannya. Coba Jangan nunggu ngong orang, lihat saya, saya, saya, seret. Apakah benar-benar ilmu pengetahuan tentang sholat? Sudah benar-benar diterapkan dalam sholat kita, apa belum? Dalam ilmu pikir, kita belajar bagaimana gerakan sholat. Bagaimana tumaninah. Apa sudah kita laksanakan, apa belum? Dalam ilmu tajwid kita membaca yang namanya baca Quran wajib tartil Pertanyaannya Apakah dalam kita membaca ayat Al-Quran dalam sholat kita sudah tartilkah apa belum? Dalam ilmu pikih kita pun belajar Yang namanya tumanina merupakan satu dari tiga belas rukun sholat Apakah sholat kita sudah tumanina apa belum? Sampai rasul bersabda Jangan kalian sholat seperti ayam matok makanan. Sujud kita bagaimana? Bukankah yang namanya sujud. Hikmahnya merendahkan diri di depan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak bisa apapun. Kuserahkan raga jiwa ini kepada Allah. Allah. Itu penyerahan jiwa kita. Kuserahkan segeranya hanya untukmu ya Allah. Karena aku diciptakan olehmu. Anda lihat. Kalau Allahu Akbar itu gak begini. Tapi ke depan. Allah. Ujung dari tengah setentang teringat kita. Artinya menyerahkan diri sama Allah. Kalau kita sudah menyerahkan diri sama Allah. Apapun perintah Allah. Nurut dong. Kita mah banyak orang munafik. Hmm. Allahu Akbar. Habis sholatnya emang gue pikirin. Menapik mm. dong. Iya apa iya? Yeah. Tiap rakaat kita baca al-fatihah. Iya yeah. kena ambudu. Apa artinya? Hanya kepada engkau ya Allah saya ibadah. Hanya kepadamu ya Allah saya minta tolong. Selesai sholat. Apa realisasi daripada ucapan kita? Benar apa enggak? Bilang iya kena ambudu. Percaya sama dukun yeah. Bilang <laughs> Bilang Iya kanak budu Tiap rakaat surat kita bawa cucu lewatin pohon asam Malam-malam panas Tadi sih gak pamit-pamit nah. Lu ngapain bilang Iya kanak budu <laughs> Mana realisasinya di ucapan kita Kita maaf Jangan marah Kenyataan kok Banyak yang munafik Tiap rakaat Ih dinas sirotol musta Udah tahu ini benar Udah tahu ini salah Masih ngambil yang salah Kemana pikiran kita Bukankah kita munafik Kita ucapkan Alhamdulillahi Alamin Segala puji milik Allah Yudilan orang muji Aduh ibu cantik sekali Maka kudungan merah Gue Mana ucapan Alhamdulillah tadi Hanya di mulut realisasinya tidak ada Jangan jadi orang munafik Tuh Jangan jauh-jauh deh Dari bacaan-bacaan sholat Yang kita tahu artinya apa Realisasikan dalam hidup Dari gerakan-gerakan sholat Kayak macam kita sujud Anda bayangkan kalau sedang berjalan Kepala ini di atas Bahkan di kita kalau ada teman Plak Eh Pada gue dipitrahin Marah Nih pala paling mahal Waduh Pernah kaki dibedakin Enggak Muka dibedakin Dialisin Uyaw. Ampeka stang air eking Diri persetipin. Perawatan muka dengan perawatan kaki Mahlan mana Enggak. Tapi kenapa Dalam sujud brok Selatar dengan telapak kaki Menunjukkan bahwa kita Menyerahkan diri kepada Allah Ya Allah kepala ini engkau yang ciptakan Aku rela diperintahkan apapun Hidung, wakil wajah Ya Allah, wajah ini engkau yang ciptakan Aku rela diperintahkan apapun Dua telapak tangan, mewakili tubuh Ya Allah, tubuh ini engkau yang ciptakan Aku diperintahkan apapun Dua lutut ini, wakil daripada kaki Ya Allah, kaki ini engkau yang ciptakan Aku rela diperintahkan apapun Dua jempol kaki Wakil dari telapak kaki kita Seolah-olah kita bilang, Ya Allah Telapak kaki ini engkau yang ciptakan Aku rela, diperintahkan melangkah kemanapun. Apakah, apa yang kita lakukan dalam sujud, Sudahkah direalisasikan dalam kehidupan kita? Inilah kemunapikan kita. Makanya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Yuk, robah sekarang. Gerakan sholat itu simbol, Bagaimana kita mengarungi hidup dan kehidupan bacaan bacaan dalam solat itu pun simbol bagaimana kita mengarungi hidup jangan jadi orang yang munafik tapi antara mulut dengan hati sikap dan pidakku harus sinkron karena yang namanya iman tas di kun bil kalbi watak riru demilisan wahamun bil arkan diakini dengan hati diucapkan dengan lisan diamalkan dengan amal perbuatan iya baik itu dia Tau siapa Mama untuk tema kita tentang sholat terus maksiat jalan. Sekali lagi saya ingatkan buat Anda yang di rumah yang ingin curhat atau bertanya langsung ke Mama Dede. Bisa menghubungi nomor telepon di 564-1234. Atau bisa juga melalui Skype di add saja. Ini kami di mamaha.beraksi. Sekarang saya akan absen dulu nih. Perkenalkan dulu Majelis Salim yang sudah hadir di studio. Yang belum pada mandi. katanya. Yang... Yeah. Tapi udah pada cakep-cakep semuanya ya. Majelis Salim Nurul Janah Sawalan Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pihak kabarnya Banjar. Sayyid. Eh Sawalan. Sawalan. Sawalan itu nama desanya. Ya. Oh nama desanya Sawalan. Oke okay, baik. Opoh. Dukuh. Dukuh. Iya. Duku. Oke okay, baik. Terima kasih. Bajunya baru. Alhamdulillah. Udah. Udah lama. Iya, saya bahasa bahasa wow. <laughs> doang. Tapi keren ini bu ya, ini udah uh, uh, motifnya udah kekinian ini. Anak ya. Anak. Bawa apa ya bu dari Banjarnegara? Karika, sama, ka, ka sama wajik letik. letik. Oke, okay. ah? ada tiga, sama um, Jipang. Jipang. Jipang. Oke, okay. ada Jipang, ada Korea, <laughs> ada, ada Oh <laughs> ya, Jipang, wajik letik sama hmm. Karika. Iya. iya, ada tiga, Makasih ya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Al Mubarak Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kumaha damang Bandung? Alhamdulillah. Bandung teh di Cibirow Hilir. Cibiru. Iya. iya. Ini berarti Kabupaten Bandung ya, Bu ya? ya. Alhamdulillah. Eh, perjalanan gimana? Lancar enggak ke sini? Enggak macet ya, Bu ya? Saya. Alhamdulillah. Dari Bandung bawa apa? Buat telur asin? Iya. Alhamdulillah ya. Biasanya kalau dari Brebes yang buat telur asin, sekarang juga Bandung udah buat telur asin. Wow. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu dari Bandung. ya Nanti yang lainnya uh, saya akan uh, perkenalkan juga. Tapi kita harus break dulu sebentar. Dan tentunya nanti kembali lagi di sini. Di Mama dan Aak. Berasin. Bersama. Oh Bantu kurangi lemak darah. Oh, sure.